sama guru-guru kita diantaranya adalah Ustad Amir Faisal yang ada di samping kanan saya assalamualaikum guru assalamualaikum kafal hal alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. kemudian juga ada Ustad Tengku Zulkarnain yang insyaallah nanti juga akan membahas tentang tema kita di kesempatan hari ini agak spesial dialog kita dikawal oleh ibu-ibu yang cantik luar biasa <laughs> assalamualaikum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 Alhamdulillah was salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in wa ba'duh. Setiap manusia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 ...melarang minum khomer. Innamal khomru wal maisiru wal ansab wal azlam... ...ritsum amali amal syaitan fajtanibuh, kata Allah. Itu khomer perbuatan syaitan. Jauhilah. Maka para sahabat yang ketika itu baru pertama kali mendengar... ...mereka langsung melihat bahwa ini adalah merupakan aturan. Ketika mereka yakin ini aturan harus diikuti...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 seorang pedagang khomer dulunya dan aku mendapatkan penghasilan dari penjualan khomer tersebut fa taqaftu minhum aku sampai sekarang masih banyak menumpuk kekayaan dengan hasil penjualan khomer itu fa hal fauli idza faaltu dhalika fi sabilillah apakah itu bermanfaat kalau aku gunakan untuk mentaati Allah faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah maha baik allah tidak menerima kecuali yang baik perhatikan sosialisasi adalah merupakan suatu keharusan aturan tidak akan tegak masyarakat tidak akan melaksanakan ketika mereka tidak tahu itu aturan karena itu setiap aturan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 Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah membangun sistem disebut dengan sunatullah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah letakkan syariatnya disebut syariatullah. Panduan bagi manusia halal haram. Perhatikan bahawa dengan syariat ini manusia bisa tahu. Di sini bahawa penataan hukum penting. Tanpa penataan maka akan gocar kacir.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 Lau an awalum anuzila. Kauluhu Taala, la tashrobul khomr. Laqaluhu, la al turkumul khomr Seandainya yang pertama Allah turunkanlah larangan, jangan minum khomr. Mereka akan berkata bahawa kami tidak akan meninggalkan khomr selamanya. Perhatikan bagaimana hukum didata oleh Allah dengan rapi supaya masyarakat siap menerima hukum itu. Perhatikan juga dalam menurunkan hukum, jangan asal menurunkan.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 pilih, pilih. Dia harus dikena hukum. Dari sini hukum akan tegak. Abu Bakar al-Siddiq, ketika pertama, kali dia bayar sebagai khalifah. Dia mengatakan bahawa, ati'uni ma ma'atuktullahu rasulah. Ta'ati aku. Selama aku menta'ati Allah dan Rasulnya. Fa'idah asaitullah falatau'atali alaikum. Ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, maka kalian jangan menta'ati aku. Perhatikan bahawa,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 Pertanyaannya nih Pak Ustad, uh, kita sebagai kops wanita khatan darat ingin rasanya uh, selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, karena kalau dalam grafik itu ada naik turun, naik turun keimanan uh, seseorang itu. Bagaimana caranya Pak Ustad supaya grafik kita dalam beribadah meningkatkan uh, menjalankan perintah dari yang Maha Kuasa yang menciptakan kita ini selalu lebih baik dari hari kemarin. Jadi selalu dalam istiqomah, selalu uh, meningkatkan kualitas kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti apa bagaimana gitu. Terima, Terima kasih, kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Oke. Okay, Silakan dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Ibu Widya Astuti, intinya adalah produk hukum yang diciptakan oleh manusia ketika hukum ini diciptakan dia sendiri yang juga melanggar. Silakan, Oke. Okay. Yeah. Iya.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 di depan saya ini ada garis lurus Ketika saya ikut garis lurus Disebut suratul mustaqim Maka saya istiqom Ketika obat balik lagi istiqom Keluar lagi toro Tidak balik-balik torut Orang yang torut tidak akan sampai ke surga Yang sampai ke surga Yang ikut suratul mustaqim Nah bagaimana caranya Supaya aku istiqom Caranya pertama Belajar ilmu, hadir majlis taklim. Kedua, cari kawan yang soleh dan soleha. Mengapa? Karena kawan akan membantu kita mentaati Allah Subhanahu SWT. Yang ketiga, baca kisah-kisah orang istiqomah. Kisah para sahabat, para tabi'in. Mereka akan membantu kita untuk istiqomah.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 Hamdan wa syukranillah wa salatan wa ala Rasulillah wa ala alihi wa, wa mawalah Allahumma salli wa sallim ala hadha an karim sayyidina wa habibina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ta'ala fi kitabihi karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمۃ الانعام الا ما یتلا عليكم Ilā ma yutla 'alaykum ghair muḥīl al wa antum hurūm. Inna Allāh ma yurid. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى Baginda Rasul bersabda.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 Terus gimana? Ya udah sengaja aku mandi karena engkau, engkau mandi karena aku. Wah. Repot. Nah, jadi harus tahu supaya teratur, tenteram, tenang. Kemudian ada hukum muamalat. Muamalat itu sosial kemasyarakatan, sewa, beli, ya jual, apalagi utang piutang. Nah, itu diatur. 1400 tahun yang lalu ketika Eropa belum bisa menulis Eropa belum bisa menulis tahun 500-600 belum bisa menulis Yang mengajar orang Eropa menulis itu orang Romawi ABCDEFG itu itu huruf Romawi Lebih hebat orang Jawa loh Orang Jawa tahun abad keempat, abad ketiga akhir sudah bisa nulis. Ada batu tulis itu kerajaan taruman Orang Indonesia sudah bisa nulis. Uh, hurufnya 20 honocoroko dotosawala padha jayanya monggo batonga ah, orang Eropa kalah dengan kita duluan kita 300 tahun pandai nulis tapi kemudian kita malas belajar malas taat pada hukum orang Eropa udah sampai bulan kita masih main wayang kulit tok tok tok tok tok ah, ah, ah.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 Kalau kamu mau bertransaksi Melakukan transaksi Jual beli kah apakah Utang piutang kah Sampai pada waktu tertentu Batas waktu tertentu Tulis Tulis transaksinya itu ditulis Kalau kamu gak bisa nulis Cari tukang tulis Notaris Bayangin Islam itu mencetuskan notaris Karena penting itu hukum-hukum seperti itu Kalau gak ada notaris Cari boroknya Apa barang gadaiannya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 Bukan semau gue, bukan pergi ke puncak jumpa perempuan. Hayo, mari Siti masuk kamar. Ada apa? Saya kahwini engkau sampai ajan subuh besok pagi. Bayaran maharnya 500 ribu rupiah. Walinya Allah SWT, saksinya Kiroman Katibin. Wah, saya terima mas. Ini namanya nikah kontrak, nikah mut'ah. Ah, ini ada hukum-hukum. Untuk apa diatur Allah? Hukum nikah, talak, rujuk.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 Dan melindungi orang baik supaya jangan dizalimi oleh orang jahat. Jadi hukum pidana itu, jinayat itu dalam Islam bukan untuk menghancurkan orang jahat. Bukan. Kalau orang semua dididik dengan baik, gak ada lagi orang jahat. Hukum pidana gak perlu lagi, gak jalan. Untuk apa? Mencuri potong tangan. Tapi gak ada orang yang mencuri. Siapa yang mau dipotong? Gak ada. Saya ingin beri contoh satu hari. Ya Rasul. Itu si Pulan bin Pulan turajin rajin sholat. Tapi masih mencuri, nyolong, rajin juga. Sholat, rajin, nyolong, rajin. Apa kata Rasulullah? Suruh dia memperbaiki mutu sholatnya. Tingkatkan mutu sholatnya syarat rukunnya, adab-adabnya. Maka satu hari nanti nur sholatnya akan memberhentikan dia dari sifat mencurinya itu. Gak ada dibilang Nabi, intip, intip, intip. Kapan dia nyolong? Bawa. Gak begitu Rasulullah SAW.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 Diam yang punya kambing itu. Ya deh, saya maafkan kamu karena Allah. Gantilah kambing itu. Harganya sekian. Nah, ganti? Selesai urusan? Atau dia bilang, sudah deh, tak usah ganti dah. Sekarang saya sudah kaya, kambing tak perlu lagi. Saya sekarang dah punya jaguar, dah punya kijang. Ya kan, dah punya kuda tu lihat di parkiran tu. Buat apa kambing? Bikin bau aja. Udahlah, nah, nggak nah. apa-apa juga. Boleh. Begitu hebatnya. Tapi penegak hukum tidak boleh.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 wal munkar. Apa sih fahsya itu? Kita sering nyebut tapi enggak ngerti. Imam Ghazali menjelaskan, fahsya adalah dosa besar yang dilakukan oleh seseorang tapi merugikan diri sendiri. Itu fahsya. Berzina misalnya. Mau sama mau. itu dosa besar walaupun mau sama mau enggak gratis. Oh, enggak enggak enggak bebas. Tetap berdosa namanya fahsya. Lihat di dalam Quran Walah taktrabu zina Innahu kana fahishatawwasa asabila Jangan kau dekati zina Zina itu perbuatan Fahishah, fahsyak Dan sejelek-jelek jalan itu dosa besar Ngisap narkoba Itu fahsyak Gak ada yang rugi di situ dia sendiri Duit-duit dia Mulut-mulut dia Tangan-tangan dia Yang tenggen, yang mabok dia sendiri Ya kan orang Medan bilang tenggen Mabok di sendiri yang binasa dia sendiri dia nggak merugikan orang berdosa iya dia melanggar hukum ha -ha. namanya apa fasah merugikan diri sendiri mungkar apa mungkar dosa besar yang merugikan orang kalau berzina suka sama suka namanya fasah kalau memperkosa orang itu namanya mung bunuh diri namanya fasah membunuh orang namanya mungkar Ngisap narkoba Itu dosa besar fahsyak Jual narkoba Namanya mung Dua-duanya dalam Islam dilarang Dan dua-duanya berhak Kalau ketangkap hakim dihukum Tapi kalau fahsyak itu tak boleh Hakim ngintip-ngintip Nyari-nyari salah orang Satu hari Umar bin Khattab Dengar ada orang dalam kamarnya ribut-ribut Dalam rumahnya oleh Umar bin Khattab Rasulullah sebagai Khalifah Presiden lah kalau sekarang dipanjat tu talang airnya, ngapain ngapainnya orang ribut, rewel banget di dalam kamar, diintip, dilihat dari atas, rupanya mabok. Umar bin Khattab bilang, hei kamu mabok ya? Wih, eh, eh, Amirul Mu'minin di atas talang, di atas, wih, oh, wih, oh, uh, betul, saya mabok, saya melakukan satu dosa, tapi Amirul Mu'minin melakukan tiga kesalahan. Kata Umar, apa salah saya? Pertama, jangan kau intip-intip salah orang. Amirul Muinin intip-intip. Saya kan di kamar saya. Yang mabuk kan saya sendiri. Tidak merugikan orang. Yang kedua, masuklah mah orang. Ucapkanlah salam. Udukuloha min abu wabiha, Masuk dari pintu. Sampai masuk dari atap. <laughs> Yang ketiga, kau ucapkanlah salam. Kamu masuk-masuk dari atap lagi. Hei, kamu mabuk. Tidak oh, ada salamu Salah kamu tiga. Saya cuma satu. Jatuh umar bin Khattab dulu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 Dan dia pertahankan anaknya itu dengan cinta Datang jago paling ganteng Semabes so TNI oh. Mengganggu dia Gak rela dia kuruk, kuruk, kuruk, kuruk, kuruk, kuruk. Loncat jendela Masuk ke bawah kolong Loncat pohon kayu Gak mau Padahal yang mendatang itu Yang paling ganteng Yang keluruknya paling panjang Gak mau dia oh, Tidak rela dipertahankannya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 Bapa Ibu, rahmat para pemirsa, Tuhfuan rahmat mari kita berdoa bersama-sama. Bacalah istighfar. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah azim astaghfirullah azim Hamd al-shakirin, naimin hamd yang wafin a'mahu, wa yu'kafu mazidah.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 Allah bimbinglah kami, bimbinglah kami. Robbana hablana min azwa wa zuriyatina kurrata ayyunu wa lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasana. Sama-sama. Robbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirat hasana, wa qina Benda benar. Subhana Rabbika Rabbi laaizat amma ya sifun. Wassalamun ala al-Mursalin. Walhamdulillahi Rabbi laalamin. Subhana kalaumu. Wabihamdika. Ashhadu